الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمة إخوانا. الصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الذي بلغ الرساله ونصح الامه وادلى الامانه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى اته اليقين اللهم صل على محمد وعلى اله محمد فاي المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أُسوةٌ حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Sadaqallahul Azim Ma'asural Muslimin Jama'ah Jumat Rahimakumullah Kembali mari kita tundukkan kepala kita Sembari menakar Kualitas usia dan kualitas Ibadah kita Sungguh diantara Tanda-tanda kita Sebagai makhluk yang bersyukur adalah kemampuan kita memanage waktu kemampuan kita mengukur visi-misi kita kemampuan kita melakukan muhasabah flashback ke belakang dan mampu melakukan kontrol-kontrol ke depan dalam rangka ke arah yang lebih baik betapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk tujuan yang jelas dan tegas karnanya hanya orang-orang yang memiliki visi misi yang jelas di dalam hidupnya adalah orang-orang yang mampu memanfaatkan potensinya dan itulah tanda kita sebagai manusia yang pandai bersyukur. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan khotbah dengan tema Rahasia Keberhasilan Dakwah Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Tidak ada seorang Nabi yang sesukses Rasulullah SAW. Dan tidak ada seorang pemimpin yang mampu berbuat dan bisa menyaksikan kesuksesannya itu sendiri. Biasanya kalaupun ada pemimpin ketika sukses itu terjadi dia sudah terlebih dahulu tiada dipanggil Allah. Tapi Rasulullah berjuang selama 23 tahun. Dan melihat dengan mata kepalanya sendiri kesuksesan yang sudah dia raih Ini artinya ada berbagai macam poin penting rahasia-rahasia Yang dilakukan Rasulullah di dalam melaksanakan dakwahnya Setidaknya Rasulullah Kenapa beliau berhasil di dalam berdakwah itu Paling tidak yang pertama Karena Rasulullah memiliki apa yang disebut dengan kuwatul lisan. Rasulullah memiliki the power of communication. Cara Rasulullah berbicara sungguh mampu menggugah. Mampu sampai ke dalam hati pendengarnya. Dan mampu menjinakkan orang-orang yang berhati keras. Kalau saja para da'i, para khotib, dan para ulama mampu mengambil gaya dan cara berkomunikasi, Rasulullah mudah-mudahan dakwah di zaman digital sekarang ini, akan bisa melakukan akselerasi yang cepat. Sebut saja misalnya Rasulullah, di dalam cara dan gaya berkomunikasinya sangat mengagumkan. Misalnya ketika ada seorang sahabat yang bertanya, Ya Rasulullah, ayul a'mali afdol. Amal apa yang paling afdol yang dicintai oleh Allah Saat itu Rasulullah dengan kemampuannya Kemampuan psikologinya Kemampuan melihat karakter orang Tidak terburu-buru menjawab pertanyaan Rasulullah sadar betul bahwa setiap orang yang bertanya Tidak harus memiliki jawaban yang sama Harus dilihat latar belakang orang yang bertanya Siapa gurunya, bagaimana kebiasanya sehari-hari Sehingga ketika ada orang yang bertanya wahai Rasulullah ibadah apa yang paling dicintai Allah Ternyata ketika Rasulullah sadar orang yang bertanya ini adalah orang yang malas bekerja Orang yang suka meminta-minta, orang yang tidak kreatif Atas pertanyaan orang tersebut Rasulullah mengatakan Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalun rojulun biyadihi Amalan yang paling dicintai Allah adalah amal seorang laki-laki yang bekerja dengan tangannya sendiri Yang paling dicintai Allah adalah orang yang mau kreatif Mencari peluang-peluang kerja Yang siap bekerja berat Yang siap memeras keringatnya Orang yang bertanya tadi pun merasa betul-betul masuk ke dalam hatinya Karena memang selama ini dia sangat malas bekerja Ini gaya Rasulullah Tetapi ketika ada orang lain lagi bertanya, dengan pertanyaan yang sama, amalan apa yang paling dicintai Allah. Rasulullah melihat bahwa orang yang bertanya ini, suka sekali beribadah, kalau ibadah sunnah itu berpanjang-panjang, kalau membaca Quran, sekali baca sampai 4 dan 5 juz tetapi membaca Quran, sekali Baca 4 juz tetapi 4 bulan kemudian baru membaca Quran lagi atau 1 tahun kemudian Orang tersebut ketika sholat dua berpanjang-panjang sampai 8-12 rakaat tetapi sholat duhanya hanya 6 bulan sekali Orang yang bertanya itu amalan apa yang paling dicintai Allah Rasulullah menjawab amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang sedikit tapi kontinu Biar baca Quran empat baris, lima baris, tapi paling tidak setiap selesai salat itu dibaca. Biar sholat hanya empat rokaat, atau mungkin dua rokaat, tapi dilaksanakan setiap pagi. Inilah cara Rasulullah, jadi orang yang bertanya sekaligus mendapatkan pencerahan. Ketika ada orang yang bertanya, orang lain lagi bertanya, Rasulullah amalan apa yang paling dicintai Allah? kebetulan orang yang bertanya suka sekali melambat lambatkan salatnya ketika salat subuh hari sudah terang ketika salat zuhur sudah masuk di awal asar ketika salat maghrib itu pun sudah mau masuk waktu salat Isa terhadap orang seperti ini Rasulullah menjawab bahwa salat yang terbaik adalah asshot amalan yang terbaik adalah asshot tuaala waktutihan Sholat tepat pada waktunya Lagi-lagi masuk ke dalam hati orang yang bertanya Dan ada lagi orang yang bertanya dengan pertanyaan yang sama Wahai Rasulullah amalan apa yang paling dicintai Allah Ternyata orang yang bertanya ini Kalau diajak berperang suka sembunyi-sembunyi Diajak berjihad Awalnya nampak tapi hilang entah kemana Atas pertanyaan ini Rasulullah pun mengatakan amalan yang paling dicintai Allah adalah berjihad. Jadi jawaban itu sangat tergantung bikodri'unkul. Sangat tergantung dengan kadar kapasitas orang yang bertanya. Rasulullah tidak tergesa-gesa menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat. Dilihat dulu, ada orang yang bertanya ya Rasulullah amalan apa yang terbaik. Rasulullah melihat orang yang bertanya ini tidak bagus ahlaknya dengan orang tua. Etikanya tidak ada sama orang tua. Akhirnya Rasul mengatakan amalan yang paling dicintai Allah adalah birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua. Jadi inilah kekuatan komunikasi. Kekuatan lisan yang mampu membuat orang menangis ketika mendengar dakwah Rasulullah. Yang mampu tergugah Yang hatinya keras bisa menjadi lunak Rasulullah tidak pernah menyampaikan dakwah dengan marah-marah Kalaupun ada hal yang membuat Rasulullah kecewa Jelas tergambar dari wajahnya Tidak pernah dengan dakwah secara marah-marah Inilah kekuatan dakwah Rasulullah Dengan kekuatan lisan Rasulullah tentu saja mengambil Merujuk kepada Al-Quran atau siapapun yang berdakwah, siapapun yang berkata-kata sesuai dengan Al-Qur'an harus dengan qawlan layyina dengan bahasa yang lemah lembut. Ini yang disebutkan Allah. rajim. min Dikarenakan rahmat Allah lah Muhammad bahwa engkau bisa berkata-kata dengan lemah lembut. Kalau engkau coba berkata dengan marah-marah Dengan kata-kata yang kasar Orang yang engkau ajak dakwah Pasti lari, tunggang langgang Ini Metode komunikasi yang dalam Quran itu Dipraktekkan oleh Rasulullah Qaulan layhina, bahasa yang lembut Ada qaulan baligho Bahasa yang masuk Sampai ke dalam hati, seperti Cara Rasulullah menjawab Ada qaulan fakila Kata-kata yang enak Didengar Ada kaulan ma'rufa kaulan karimah. Dan masih banyak lagi gaya berdakwahnya Rasulullah yang membuat orang yang awalnya mau membunuh pun menjadi orang yang siap mati-matian memperjuangkan Rasulullah. Rahasia yang kedua yang pantas untuk kita ketahui kenapa dakwah Rasulullah itu bisa berhasil Rasulullah itu memiliki apa yang disebut dengan kuwatul ilmi. Rasulullah itu memiliki dan memberikan motivasi yang begitu besar terhadap ilmu pengetahuan. Kuwatul ilmi, the power of knowledge. Tidak ada nabi yang begitu hebat selain Rasulullah memerintahkan agar umatnya membaca, agar umatnya belajar, Bahkan Rasulullah menegaskan Khudil hikmah walau min ayi in kharajat Ambillah ilmu dari manapun datangnya Mau ke Cina, mau ke Amerika, mau ke Israel Kalau memang itu ada baiknya Itu adalah harta umat Islam yang tersembunyi Ambil dan rebut Ini membuat para sahabat jadi semangat untuk berguru Mencari guru sebanyak mungkin Sehingga tidak heran ada sahabat Imam Bukhari yang berguru sampai seribu orang. Orang yang kalau sudah berguru sampai seribu orang tentu cara pandangnya pun luas. Kehausan terhadap ilmu itu begitu nampak. Tidak otomatis menjadi orang yang kaku, menyalah orang lain. Karena sekarang ini kita lihat fenomena ada orang yang berdakwah, Tetapi dia dengan kata-kata yang kasar Tapi hanya merujuk kepada satu dua orang guru Sementara Rasulullah mengajarkan kepada kita Bergurulah dengan banyak guru Membacalah dengan banyak buku Kembali kepada literatur-literatur yang jelas Ini kekuatan ilmu Yang membuat orang betul-betul respek kepada Rasulullah Begitu populer kepada kita bagaimana Rasulullah mengatakan lewat hadisnya Tuntutlah ilmu dari buaya sampai ke liang lahat. Ini yang seharusnya kembali membuat kita semangat menjadikan umat Islam ini rajin membaca banyak berguru. Kalau bisa setiap masjid itu harus dijadikan universitas terbuka. Ada bedah buku, ada seminar, ada training-training yang dipraktekkan di masjid-masjid sehingga capaian-capaian yang sudah diraih pada zaman keemasan dulu bisa terulang itu semuanya karena ilmu dan Rasulullah pun mengatakan lewat hadisnya solahu ummati bil ilmi jayanya umatku hanya dengan ilmu ilmu, ilmu dan ilmu umat Islam harus optimis bahwa kebangkitan itu akan datang dalam waktu dekat ketika kita melihat Di negara-negara lain, di Amerika gereja-gereja pada sepi, bahkan banyak gereja-gereja yang dijual. Di Washington DC ada gereja yang dijual dan dibeli komunitas muslim Indonesia, gereja yang dibeli itu dirubah menjadi masjid, nama masjidnya Imam Center. Hampir setiap setit di Amerika sekarang sudah berlomba-lomba untuk membangun masjid, masjid sudah ratusan Di sana, tetapi orang Indonesia yang tinggal di sana berlomba-lomba. Bagaimana di Houston sekarang ini sudah peletakan batu pertama, nama masjidnya pun istiqlal. Kata panitianya, bahwa di masjid ini nanti akan dibuat training-training entrepreneurship, training-training kepemimpinan, bedah-bedah buku, buku-buku yang dulu pernah ditulis oleh ulama-ulama besar di bedah. Sehingga masjid bukan hanya sekedar tempat ritual ibadah, tetapi lebih daripada itu saya selalu mengatakan dalam dakwah-dakwah bahwa masjid-masjid di tempat-tempat yang strategis di Jakarta misalnya, di Kuningan, di Tamrin dan Sudirman perlu dibuat 5 lantai ataupun 6 lantai jadi ada pustakanya ada ruang trainingnya ada tempat muhasabahnya, ada tempat berdiskusinya ada tempat kooperasinya dan itulah yang membuat umat Islam dulu bisa berjaya Ada tempat-tempat untuk berdiskusi, sehingga sahabat kenal betul ketika ada teori-teori diskusi dipraktekan. Ada bulbasi wal munazorah, bagaimana adab berdiskusi. Tapi sekarang kebanyakan kita yang berdebat itu hanya untuk cari menang. Sementara dulu kenapa umat Islam bisa berjaya mentradisikan debat itu supaya mengerti cara pandang sudut pandang sahabat. Sudut pandang perspektif yang mungkin berbeda dengan cara pandang kita. Untuk memperluas perspektif, itulah kekuatan Rasulullah. Ada kekuatan lisan dan ada kekuatan ilmu. Dan yang terakhir, dari banyak rahasia yang dimiliki Rasulullah, sehingga dakwah itu bisa berhasil adalah kuatus kekuatan kepribadian, the power of personality. kemampuan dirinya itu mengelola persoalan kemampuan diri Rasulullah merespon dari berbagai macam masalah tidak diragukan banyak masalah-masalah yang terjadi, tapi Rasulullah bisa menjadi solusi bagaimana dulu ketika dakwah ketika di Makkah terjadi kebanjiran batu Hajarul Aswad itu jatuh semuanya ribut bagaimana harus meletakkan batu di tempat semula, tetapi Rasulullah Mengambil serbannya Sehingga batu diangkat lewat Empat segi Sesuai empat kelompok yang bertikai Akhirnya selesai Ini tentu tidak mudah Ini dibutuhkan kematangan untuk merespon Berbagai masalah Rasulullah meskipun Diakui sebagai Rasulullah Tapi beliau Tidak hanya mau bicara Dia bekerja Ketika ada sahabat yang menyembelih Seekor kambing, Rasulullah ikut menguliti Ikut bekerja, mengangkat apa yang perlu diangkat Tidak hanya sekedar pandai berbicara Dan Rasulullah luar biasa Ketika ada sahabat yang berdebat Rasulullah tidak semata-mata memberikan fatwa dengan fatwa yang kaku Tetapi betul-betul memberikan fatwa yang sangat disenangi oleh kedua pihak Itulah cara Rasulullah, kekuatan kepribadian. Kenapa Rasulullah bisa memiliki kekuatan kepribadian? Tentu ini karena kekuatan ibadah. Kekuatan ibadah itu membuat pribadi Rasulullah menjadi kuat. Hadirnya Allah di dalam dirinya, mampu menghadirkan sifat-sifat Allah di dalam dirinya, membuat Rasulullah tidak pernah stres. Rasulullah tidak pernah depresi, meskipun ditinggal orang-orang yang dicintainya. Ditinggal orang-orang yang membantu berdakwah, Rasulullah tidak pernah stres. Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, ada bani Robi, paahsana takdibi. Allahlah yang mendidikku, Allah yang langsung menjadi guruku sehingga aku ini bisa menjadi kuat, sehingga aku ini bisa menjadi tegar. Sehingga tidak heran kemampuan Rasulullah dalam merespon mengelola masalah itu bisa dengan sangat mudah. Inilah diantara banyak rahasia-rahasia sukses dakwah Rasulullah Mudah-mudahan kita bisa mencontoh beliau Menjadi umat yang mencintai Rasulullah Yang terus berselawat kepadanya Dengan demikian kita layak melanjutkan tongkat estafet dakwah Dan kejayaan Islam itu bisa kembali kita raih Barakallahu liwalakum fil quranil azim وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُم بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالزِّكْرِ الْحَكِيمِ وَاتَّقَبَلَ مِنْ نِوَامِنِكُمْ تِلَاوَةَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ صُلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الحمد لله الذي امرنا بالاتحاد والاعتدال وبحبل الله المتين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد فاي ايها المسلمون اوصيكم وايا بتقوى الله لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعص إن الإنسان لا في خص إلا الذين آمنوا وعمل الصالحات وتوص بالحق وتوص بالسب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وصلموا تصليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. Al-Mu'minina wal-mu'minat Al-Ahya'i minhum wal-amwad Innaka sami'un qaribu mujibu da'wat Wa yaqadiyal hajat Allahumma Rabbana Na'udhu bika minal hammi wal hazan Wa na'udhu bika minal ajizi wal kasal Wa na'udhu bika minal jubni wal bukhli Wa na'udhu bika min galabatid daini wa kahri rijal Allahumma rahim Rabbana aatina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban narah Ibadallah Inna allaha ya'muru bil abli wal ihsan Wa itaidil qurba wa yanha'anil fahsyi wal munkari wal baw Ya'izukum na'adlakum tazakkarun Wa shkuru ala ما الله صلو في من الله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 الصراط المستقيم صراط الذين عليهم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 تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بعبادة رَبِّهِ أَحَدًا Boom. Um.